nya mala Pak Bapak Kapolsek terima kasih Bapak dan Ramil terima kasih dari jajaran keamanan Bapak Polri TNI terima kasih atas kerjasamanya pc lagu satu lagi sebagai lagu pamungkas,